Darul Muslim, Yogyakarta. Memberikan aqidah berbangsa Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ila Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali mulai membaca mulai kajian muslimah ini dan kita akan membaca buku yang sudah alhamdulillah separuh lebih separuh lebih sedikit kita lalui yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al Abad Al Badr, hafidzohum yang berjudul Sifat Zawjati As Salihah, sifat-sifat seorang istri yang salihah. Dan seperti yang disampaikan oleh penulis, bahwa buku ini bukan hanya khusus diperuntukkan kepada seorang wanita Sebagai istri Tapi juga diperuntukkan Kepada seluruh kaum wanita Baik dia sebagai Seorang istri Ataupun Dia sebagai seorang Pribadi muslimah Atau mungkin dia sebagai seorang Ibu Yang punya Anak perempuan. Selain dia sebagai pribadi muslimah. Mungkin seorang ibu yang memiliki anak wanita. Demikian juga kepada para bapak. Yang memiliki tanggungan para wanita di bawahnya. Demikian juga kepada para pengajar. Yang mungkin memiliki murid-murid kaum wanita. Jadi semua bagian komunitas atau masyarakat itu membutuhkan kajian buku ini dan alhamdulillah kita sudah melalui beberapa sifat di dalam buku ini sebagaimana telah diterangkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abad Al-Badr dimulai dari sifat wanita yang salihah halaman ke-12 dalam surat An-Nisa ayat 34. Ya, bahwasanya seorang wanita yang salihah adalah wanita yang tunduk kepada Allah dan menjaga amanah dari suaminya dalam diri dan hartanya. Kemudian juga diantara sifat wanita yang Salihah adalah sebagaimana ditulis di halaman 19 di antara sifat dia adalah waspada dari makhluk yang namanya syaiton karena syaiton itu jelas ingin merusak seluruh tatanan kebaikan baik dalam diri seseorang bila dalam diri, dalam hati Seorang itu ada kebaikan Maka dia berusaha merusaknya Atau mungkin dalam ibadah seseorang Dia ingin rusak Atau dalam muamalah seseorang Dia pun ingin merusaknya Atau dalam hubungan uh, Antara pribadi dan orang lain Dia pun ingin merusaknya Oh Hubungan antara seorang suami dengan istrinya Ikatan antara seorang suami dan istrinya Seorang anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain Apabila ada kebaikan di dalamnya Maka syaitan berusaha merusaknya Oleh sebab itu Di antara sifat wanita yang salihah Adalah waspada dari makhluk satu ini Yaitu syaitan Kemudian di antara sifat yang uh, wanita yang salihah sebagaimana di halaman 23 itu berusaha untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hati sang suami ya memasukkan kebahagiaan di dalam hati yang suami entah dengan penampilannya atau dia memperhatikan bentuknya, pakaiannya, ya, ini semua berusaha dia sempurnakan, dia perbaiki, sempurna tidak ada, tapi dia perbaiki, ya, sehingga suaminya ketika melihat dia merasa senang, ya merasa senang. Ustadz ini kaitannya dengan anak-anak gadis bagaimana yang belum punya suami, sama dia berusaha melatih diri untuk merawat tubuhnya. Melatih diri cara berdandan kelak di hadapan suaminya. Melatih diri untuk berkata-kata lembut di depan suaminya. Caranya, berlatih lembut di depan orang tuanya, atau di depan saudaranya, atau di depan temannya. Karena kelembutan itu, ada yang pembawaan, ada yang sifatnya bawaan, ada yang sifatnya bisa dilatih. Ya, jadi lembut itu bisa dilatih Kalau yang diberi oleh Allah Bawaan lembut Alhamdulillah Tapi ada juga orang yang tidak diberi Maka tugas dia adalah Melatih ya. Al-ilmu bita'allumi Wal-hilmu bita'allum Ilmu itu adalah dengan belajar Al-hilmu Kelembutan itu adalah Dengan melatihnya Jadi jangan kok kemudian menyerah saya memang orangnya kasar Rosad ya. jangan begitu ya. kalau kita memiliki sifat kasar berusaha dirubah karena sifat seorang muslim seorang mukmin seorang muslimah seorang mukmina tidak kasar ya. sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia laki-laki yang kuat yang perkasa gagah berani Pemberani Tapi dia adalah orang yang sangat lembut Jadi bisa dilatih Nah bagaimana cara memasukkan Kebahagiaan e, Kepada hati suami Itu adalah diantaranya dengan e, Penampilan Dengan kata-kata Dengan pakaian Dan yang lain-lain Ini diantara sifat seorang wanita yang Solehah Di antara sifat wanita yang solehah Di halaman 27 sebagaimana disebutkan oleh Rasul saw bahwa seorang wanita yang solehah itu adalah yang memiliki sifat wadud, walud, muatiyah, muasiah, takwa. Ya, wadud kasih sayang, ya kasih sayang kepada suaminya. Ya. Kemudian walud memiliki banyak keturunan dan muatiyah lembut ya, muasiyah senantiasa membantu ya, membantu uh, usaha suami ya. membantu pekerjaan suami membantu bagaimana suami bisa untuk uh, uh, yakni merasa nyaman dalam kehidupannya kalau ada masalah yang berkaitan dengan perasaannya, dia pun berusaha ingin meringankannya kalau ada masalah yang berkaitan dengan rumah tangganya Dia pun berusaha untuk membantu menyelesaikannya Kemudian sifat yang utama adalah takwa ya. Jadi wadud, dia penyayang kepada anak atau kepada suami Wadud, banyak anak Kemudian lembut, kemudian membantu Kalau tidak didasari dengan takwa Maka hal itu adalah sia-sia belaka. Sebaliknya masih dalam konteks nomor 4 e, ya, Bahwa diantara sifat wanita yang salihah Adalah wadud, wadud, muatiyah, muasiyah, dan takwa. Maka diantara sifat wanita yang salihah Yang terakhir kita bahas Adalah wanita-wanita yang menjauhi sifat-sifat yang tersebut dalam hadis ya Dalam hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syarrul dan seburuk-buruk wanita di antara kalian atau wanita kalian, istri kalian, anak-anak perempuan kalian, wanita-wanita muslimah, ya, seburuk-buruk mereka adalah al-mutabarrija al-mutabarrija wanita-wanita yang suka memamerkan dandanannya, memamerkan auratnya Al-Mutakhayyila ya, Wanita-wanita yang sombong Dan sombong ini Seperti telah kita bahas Di halaman ke 31 Itu bisa muncul Dari dandanannya ya. Kesombongan itu Bisa muncul dari dandanan Maka hati-hati Ya e, Terkadang penampilan Zahir Itu akan berpengaruh Pada kondisi batin ya. Maka Wanita yang baik adalah Wanita yang muhtashimah Wanita yang Menutup diri yang Menjaga dirinya Tidak mengumbar e, Kecantikannya Dan muf'anah Bilhayat Hatinya Dipenuhi dengan rasa malu Halaman ke-31 ya. Halaman ke-31 Halaman ke-31 di baris nomor lima dari bawah, Falmar atau mul al yang menutup diri menjaga diri, al-mufahmatun bin Hayat yang hatinya dipenuhi dengan rasa malu, wakal buha mumtaliun minhu hatinya dipenuhi dengan rasa malu, ya, tidak gampang pamer e, kecantikan dan auratnya. Bayna malmar atau mutabarrija torahat jilbab alhayat. Ini wanita yang baik adalah wanita yang menjaga diri. Lawan dari wanita yang mutabarrija yang suka pamer memamerkan kecantikannya torahat jilbab alhayat. Dia melemparkan e, jilbab dari rasa malunya. Ini rasa malunya hilang. Ya, rasa malunya hilang. Wala biset badalaha atau badalabu jilbab al dan dia memakai sebagai ganti dari jilbab rasa malu dia pakai ya, baju kesombongan wal ujub dan dia merasa ujub ujub dengan dandanannya ya. Beda dengan wanita yang menutup aurat pokoknya asal auratnya sudah tertutup dia tak perlu berlama-lama di depan cermin dan itu beda kalau masih memperhatikan hari ini ya corak apa yang saya pakai hari ini warna apa yang cocok untuk saya jadi sepatunya kaos kakinya bajunya kitek uh, kitek eh, inainya kemudian warna giginya hmm. harus sama pink semuanya ya, kan? eh uh, kacamatanya, dompetnya, jam tangannya, semuanya harus pink, cari yang pink. Besok pakai yang oranye. Oranye semuanya, ya. Demikian seterusnya, Fa, masih terlalu bingung. Jadi kalau dia memakai warna tertentu, kondisi tertentu, dandanan tertentu, dia merasa ah sudah saya cantik, ya. Itu kita bicara wanita yang sudah menutup aurat tapi masih terlalu memperhatikan dandanannya di luar Coba bayangkan wanita yang tidak menutup engrotnya Dia memakai baju Yang hanya menutup tubuh bagian tubuh utamanya saja Sementara lengannya, Kakinya mulai dari paha ke bawah kelihatan Leher ke atas kelihatan Dia memperhatikan lehernya sendiri Dia merasa takjub Oh ternyata Leher saya masih jenjang, ya. Leher saya masih jenjang panjang. Curah pun kalah. Kemudian ternyata lengan saya, wah masya Allah, ini binaraga saja kalah sama saya. Justru lehernya jenjang tapi tangannya kekar, misalnya begitu. Atau mungkin ya e, kakinya ibaratnya kaki jangkrik atau kaki belalang, ya. Uh, orang bilang apa itu kakinya Apa namanya yes, Pokoknya panjang Kayak kaki belalang gitu kan? Jadi ramping dan yang lainnya Jadi itu yang masih diperhatikan Merasa takjub Merasa pinggangnya masih ramping Sementara teman-temannya sudah rampung eh, Masa Apa namanya Masa mudanya Maka Yang seperti ini membuat takjub nah, Ini dandanan ini pengaruh sekali jadi penampilan zahir itu akan memberikan pengaruh pada penampilan batin. Ini hati-hati. Wa mimma yuzni alaiha wa yudur bihayatihi al bal bihayatiha kulliha. Dan dandanan dandanan itu terkadang yuzni atau menghasilkan atau merusaknya. Yajni alaiha. Dan dan itu akan merusaknya, merusak hatinya, yadur dan akan membahayakan bihayatihazeujiyah dan akan membahayakan kehidupan rumah tangganya. Suaminya senantiasa dipenuhi dengan rasa was was. Kalau istrinya mau keluar rumah, itu sudah was was. Cemburunya nggak ketulungan. nggak tenang. Kenapa? Karena istri keluar dengan dan yang seronok ya naudzubillahi minnal Tidak ada ketenangan bagi suami. Seluruh mata bisa menikmati kecantikan istrinya. Nah, bal bihayati Bahkan terkadang kondisi wanita yang hilang rasa malu tersebut akan merusak seluruh kehidupannya. Ya. <tuh> Maka betapa mirisnya kita walil billah menyaksikan sebagian muslimah itu sampai mau misalnya menampakkan sebagian auratnya, ya walaupun mungkin bagi sebagian orang itu wajar, kayak nggak ada apa-apanya. Misal mohon maaf sebut saja paha, ya sebagian wanita mau menampakkan pahanya demi tampil di hadapan orang-orang berlenggok-lenggok setelah itu dapat bayaran banyak. Subhanallah, ada seorang ustadz mengatakan. Wanita yang semacam itu kalah Dengan seekor ayam Ya Ayam itu, ayam potong Kalau mau kelihatan pahanya Dia harus Apa? Langkai dulu Mayatku ya, Iya kan? Ayam potong itu gak kelihatan pahanya Kecuali kalau sudah Disembeli ya, Dia gak mau kelihatan pahanya mau lihat pahaku mau gigit pahaku langkai dulu mayatku kan gitu itu ayam potong kenyata sebagian kaum muslimah yang membuka auratnya begitu saja itu kalah nalarnya dengan uh, sebagian uh, apa namanya makhluk Allah yang yang lain mudah mudahan Allah mengampuni diri kita mengampuni kaum muslimah yang masih Membuka auratnya dan memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada mereka untuk menutup aurat. Allahumma. Amin. <palanya> <unglata> Walihada wasafa man kanat hadihi man kanat kadalika. Halaman 31 ya. Bawah. Walihada wasafa man kanat bi bi'annaha syarrul misa. Oleh sebab itu Rasulullah SAW. Mensifati Wasofa Man kanat kadalika Wanita yang kondisinya Seperti itu Seperti itu apa? Yaitu mutabarijat Mutafayyilat Munafikat ya. Itu disifati Sebagai Bi anna syarrun nisa Wanita yang semacam itu adalah wanita yang paling Paling buruk ya. Naudu billah min dalik Wakal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam mensifati wanita tersebut, wahsharunisa ikumul mutabarrija tu, almuta munafiqat. Dan seburuk-buruk wanita kalian adalah wanita yang mutabarrijat suka memamerkan dandanannya, memamerkan auratnya, almuta yang sombong, ya. Dengan dandanannya, dengan bentuk tubuhnya, dengan kecantikannya, wanang munafikot, mereka lah wanita-wanita yang munafik. Ya, Nabiul Bin Amin, dah lihat, Di salah satu tanda-tanda munafik di kalangan kaum wanita adalah diantaranya suka berdandan, memamerkan dandanannya, maksudnya, kalau dandan depan suami tidak masalah. Ya kan? Memamerkan dandanannya, memamerkan auratnya, ya, kemudian sombong dan yang lain-lain. لا يدخل الجنة من لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصاب. Dan dari malaikat tidak ada yang masuk surga ilah kecuali seperti burung gagak ya, yang berparuh merah. Ya burung gagak yang berparuh merah atau burung gagak yang bersayap putih di ujungnya. Ya burung gagak yang bersayap putih di ujungnya atau berwarna putih di kakinya. Ya. Al Qurab al Asam kata Sheikh ay al Ladi fi Janaahihi yaitu burung gagak yang di dua sayapnya dan di dua kakinya minal Ada warna putihnya Dan ini burung gagak yang jarang Gagak itu biasanya apa? Hitam Mulai dari ujung paruh sampai ujung ekor Hitam ya. Nah ini e, untuk menunjukkan jarangnya wanita yang masuk ke dalam surga dari kalangan wanita-wanita yang seperti itu adalah digambarkan dengan jarangnya burung gagak yang aqsam ya burung gagak yang memiliki warna putih di kedua kakinya atau di ujung sayapnya atau di paruhnya yang berwarna merah wa mata tusyhidul ghur al aqsam Maka tujuan hidup al-ghuraba al-aksama binaul dan kapan kau akan bisa melihat adanya burung gagak yang bersayap putih diantara burung gagak burung gagak yang berwarna hitam kelam ashum asud hitam kelam min andarin nadir hal itu adalah min dari andarin nadir termasuk perkara yang jarang sekali. Di antara perkara yang jarang sekali min andarin nadir di antara perkara yang jarang sekali antajidul hurabal aqsama. Jarang sekali engkau mendapatkan antajidul hurabal aqsam. Jadi jarang burung gagak seperti ini. Ini menunjukkan jarangnya sedikitnya kaum wanita yang masuk ke dalam surga. Nauzubillahi minad dai. Jadi ini bukan merendahkan wanita. Justru hadis ini adalah kasih sayang kepada kaum wanita supaya mereka tidak termasuk dari golongan yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Mereka berusaha menjauhi sifat-sifat buruk ini ya, Dijauhi Falghalib <tuh> Biasanya Falghalib <tuh> Biasanya Antara al-ghirbana Kullaha sawadan Sawadan mutakamilah Sudan sawadan mutakamila Fikulli ajazaiha Biasanya kau akan mendapatkan Antara Kau akan melihat Al-ghirbana <tuh> Burung-burung gagak, kulha semuanya sudan Sawadan dan mutakamila. hitam kelam semuanya fikuliy ajaizahihah di seluruh anggota tubuhnya itu dari ujung paruh sampai ujung sayapnya semuanya hitam ya termasuk sampai matanya juga hitam maka fakauluhu sallallahu alaihi wasallam Maka sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, لا يدخل الجنة منهن إلا مثل غراب الأksam. Maka sabda Rasulullah Sallam tidaklah masuk ke dalam surga dari mereka kecuali seperti jarangnya burung gagak yang berparuh putih, berkaki putih atau berujung sayap putih. Fihi di dalam perkataan beliau ini kinayah adalah semacam kinayah ya, memberikan gambaran ankilati manyat hunul jannah minha ula innisah memberikan gambarnya gambaran tentang sedikitnya wanita-wanita dari kalangan mereka tadi yang masuk ke dalam surga. Li anna hadal wasfa fil ghirbani qalilun nadirun. Karena sifat seperti ini warna putih yang ada dalam burung gagak ya, fil ghirba qalilun nadirun adalah sangat sedikit. Maka ibu-ibu, ini perlu diperhatikan nih. Berarti kalau kita tidak ingin menjadi Atau masuk dalam ancaman ini Ibu-ibu harus meninggalkan sifat mutabarrijat ya. Pamer dandanannya Sudahlah mulai sekarang Kita jangan terlalu memperhatikan apa Dandanan di luar rumah ya. Ada pun di dalam rumah silahkan Mau dandan ya, Sampai lipstiknya satu senti Silahkan Kurang puas list, lipsticknya Di plaster di mulut Biar kelihatan apa Tebal Apa itu dek Saya khusus mas Kalau di luar rumah saya gak mungkin Nempel lipstick di depan bibir Kayak gini Hanya di depanmu mas ya. Itu suaminya lari loh, gitu ya, kan? Maka sewajarnya Yang sekiranya kalau mau pakai lipstick Pakailah di depan suami kalau mau pakai bedak, Pakai di depan suami Pakai minyak wangi Pakai di depan suami ya. Mau pakai baju-baju yang Orang katakan seksi Pakai di depan suami Tapi tentunya Hati-hati Memakai baju-baju tersebut Jangan dihadapan anak Anda Karena itu juga Salah satu pengajaran berpakaian Di hadapan anak Kalau ada anak Ya berarti pakai baju yang Sopan Supaya anak-anak juga terbiasa memakai baju yang Sopan Oh Berarti Ustaz kalau bisa ada kamar khusus Antara suami dan istri dan anak Iya Kalau bisa suami dan istri ada kamarnya Nanti anak-anak ya. Jadi istri mau berbuat apa nanti Di dalam kamar itu ya. Ada pakaian yang khusus untuk suami Ada dandanan yang khusus untuk Suami lebih ideal lagi ya kalau di dalam kamar suami dan istri itu ada kamar mandinya ya tapi itu semuanya tentunya tidak wajib karena kita tahu bahwasanya kemampuan dari masing-masing keluarga berbeda berbeda-beda ada yang bisa membuat rumah yang seperti itu ada yang kalau nyewa rumah Tidak ada yang seperti itu maka fattakullaha mastatutum bertakwalah kepada Allah semampu kalian ya tidak oh, syariat tidak membebani uh, dengan beban yang yang tidak dimampui oleh umatnya ya. Baik, uh, kemudian Syekh melanjutkan. Wa mislu hadis dan mirip dengan hadis ini, mislu hadal hadisi dan mirip mirip dengan hadis ini, ini tentang sedikitnya wanita yang masuk ke dalam surga. Adalah Qawluhu Sallallahu alaihi wasallam Adalah Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini yani tentang Sedikitnya wanita Yang masuk ke dalam Surga Berarti sebaliknya Banyaknya wanita Yang masuk ke dalam Neraka Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya ma' syarang nisa Wahai sekalian Kaum wanita Panggilan kepada siapa? kaum wanita, ya dan ini bermanfaat bagi kaum laki-laki yang memiliki wanita-wanita di bawah tanggungannya, entah itu istrinya, entah itu ibunya, entah itu anaknya, ya. tasadakna bersedekahlah kalian, ibu-ibu, nah, ya diperintahkan untuk apa? sedekah, ya bersedekah dengan uang, kalau memang ada uang dengan makanan kalau memang ada makanan dan kesempatan bersedekah di mana lingkungan kita ini luar biasa apalagi kalau ada bayi lahir insyaallah, seminggu bisa tiga masyaAllah ya kan, blok ini tumul, satu blok sana, tumul, satu seminggu tiga masyaAllah <laughs> kadang lebih ya, alhamdulillah ila sambil muyi temu bayi sambil nilek bayi himbawa apa yang bisa dibawa sederhana bisa bawa gula bawa gula ya ndak ada minyak ndak ada baju bayi ndak ada uang ndak ada pamer badan makanya ya. kalau embuyi itu ada yang senang saya tak rombongan saja ya kan kalau rombongan 10 orang nanti yang naruh hadiah satuan gitu, ya, tidak masalah Insya Allah karena senyum dengan saudara kita itu sudah sedekah punya bayi ditengok seneng dapat doa barokah lovi itu sudah merupakan sedekah ya mendoakan bayi ya dengan yang paling sederhana sampai yang paling uh, uh, baik yang paling berharga atau paling mahal juga boleh. Wa'akhirnal istighfaroh dan perbanyaklah apa istighfar. Perbanyaklah istighfar. Orang wanita banyak-banyak sedekah dan banyak-banyak apa istighfar. Kenapa? Fainni ra'aytu kunna akthara ahlin nar. Kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Aku melihat kalian Adalah menjadi Kebanyakan Mayoritas penduduk Neraka Ya Mudah-mudahan Allah melindungi kita Melindungi keluarga kita Melindungi kaum muslimin Muslimat dari api Neraka Allahumma Amin Ini ancaman ini Berarti kita harus melarikan diri Dari yang semacam ini Caranya bagaimana? Banyak bersedekah, banyak istighfar. Kata Syekh, hadis ini hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim sebagaimana tertulis dalam catatan kaki. Kata Syekh, لماذا رأى nisa أكثر أهلنا? Kenapa Rasul SAW melihat kaum wanita adalah mayoritas penduduk neraka kebanyakan penduduk neraka adalah wanita, kenapa? kata Syekh, indama tandur fis sifat allati ja'a fis sunnati abduha fis sifatil asrar ahli nar ketika kaum wanita tandur itu kembali kepada kaum wanita ketika seorang wanita Melihat sifat-sifat alatijaa fisunati aduha yang telah dimasukkan atau disebutkan oleh sunnah. Ketika kaum wanita mengamati sifat-sifat alatijaa fisunati aduha, melihat sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam as sunnah dan dua hadirnya hitungannya ya bahwa sifat tersebut fi sifatil asrar ahli dan disebutkan bahwasanya sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang buruk sifat-sifatnya ahli kayak tadi mutabarrijat mutakhayyilat ya munafiqat ya wanita yang suka memamerkan memamerkan dandanan dan auratnya wanita wanita yang, yang sombong ya Tadjid kau dapatkan anna katsiran minan nisa kau dapatkan ternyata kebanyakan dari kaum wanita la tubali enggak peduli wala tahtammu bi dan tidak perhatian masalah itu ya? karena sifat wanita itu suka apa suka dandan wanita itu suka dipuji makanya kalau dia nggak dapat pujian di dalam rumah dia butuh pujian di mana di luar rumah sekali dipuji besok lagi pingin dipuji lagi ya ini nasihat kepada kaum suami ya, kaum pria banyak banyaklah memuji wanita di dalam rumah ya karena sifatnya wanita adalah suka apa Dipuji Betul begitu ibu-ibu Ya Dipuji penampilannya Dipuji uh, Apa namanya Masakannya Dipuji dia dalam Melayani kebutuhan anak-anaknya Melayani kebutuhan suaminya Menata rumahnya Dipuji Ya, Hatta ka'annaha Laisa laha yawmun Satalkallaha fihi dia tak peduli. Ketika dia itu, ini ada sifat buruk seorang wanita calon penghuni neraka demikian. Lah tu bali, wanita itu tak peduli, tidak perhatian masalah itu, karena dia mengutamakan nafsunya. Ya. Sehingga hmm. hatakaanlah sehingga seakan-akan dia lain salahnya umum tidak memiliki hari. Tidak ada hari baginya Satalkallaha fihi Yang akan bertemu dengan Allah di dalamnya Jadi seakan-akan dia Tidak memikirkan hari pertemuan dengan Allah Ibu-ibu ini Masalah penampilan Itu pikirannya akhirat ya. Nanti saya dengan pakaian yang seperti ini Dengan dandanan yang seperti ini saya kelak bertemu Allah bagaimana? Itu yang harus dipikirkan. Wuyuhasi buha anazali, di mana Allah akan menghisapnya, akan melakukan perhitungan terhadapnya atas apa yang dilakukan dia di dunia kelak. Kehati-hati ibu-ibu, hanya selembar kain, jangan sampai kita ini ya, dimintai pertanggungjawaban yang berat di hadapan. Allah Hanya sebagian aurat yang tersingkap Aurat yang tersingkap ya. Entah itu kakinya Entah itu tangannya Entah itu badannya Entah itu rambutnya Jangan sampai Karena sebagian aurat tersingkap Kita ini akan mendapatkan perhitungan yang berat Kelak di hari kiamat Maka, perhatikanlah aurat ibu-ibu sekalian jaga baik-baik ya. jaga penampilan ibu di depan suami jaga sikap tingkah laku ibu di depan suami dan jaga anak-anak kita supaya wanita supaya mereka memiliki rasa malu yang tinggi ya. rasa kelembutan terhadap semua orang Terutama nanti kepada suami dan Anaknya, kepada orang tuanya Dan doakan mereka Doakan mereka Wakat yabluhuha Al-hadis wal-ilmu Padahal terkadang Wanita tersebut sudah Sampai kepadanya hadis Sudah sampai kepadanya ilmu Tapi dia tidak peduli Walakinnaha hamuha syahwatuha tapi tekadnya perhatiannya hanya masalah bagaimana melampiaskan keinginan dirinya, syahwatnya, wa raghabati wa atau wa raghabatuha dan juga keinginan-keinginan pokoknya saya ingin tampil kayak gini. Saya ingin tampil cantik di depan kaum pria, di depan wanita, di luar rumah, supaya dapat pujian supaya dapat tepuk tangan dan yang lain-lain. Ya naudzubillah min min zalik. Ini eh, hadis yang mirip. Dalam hadis ini ya, di halaman 32 itu berarti menggambarkan bahwa kaum wanita itu banyak yang masuk neraka. sebaliknya hadis sebelumnya adalah kaum wanita itu sedikit yang masuk ke dalam surga. Berarti memang ancaman berat ini. Wanti-wanti kepada para Ibu, ya, para kaum wanita Untuk betul-betul menghindari sifat-sifat Yang sekiranya bisa menjerumuskan dia ke dalam api Neraka Wal iyadu Bila mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari api neraka Allahumma amin Kemudian Syekh mengatakan, Ahadithun kathiratun Banyak hadis-hadis Ja'ad yang telah disebutkan Anin nabiyyi Sallallahu alaihi wasallam Dari nabi kita, nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sudah banyak hadis-hadis Yang disebutkan Dari nabi kita, nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Diriwayatkan dari nabi kita, nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Fi zikri awsafin madmumatin Dalam menyebutkan Sifat-sifat wanita Yang ter, ter, ter, tercelah في ذكر اوصاف مذمومه للمراه dalam menyebutkan sifat-sifat tercelah madzmumah bagi seorang wanita. Idza tasafat biha apabila wanita itu bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Ya, sudah banyak hadis-hadis. Di antaranya banyak yang menyebutkan hadis-hadis celaan-celaan. Ya. Kama fi hadis sebagaimana dalam hadis Ibni Umar. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ya Abdullah bin Umar mudah Allah meridhai Abdullah dan meridhai Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahwasanya Ibnu Umar berkata la anan nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat laknat itu artinya adalah doa dari Nabi untuk menjauhkan seseorang dari rahmat Allah jadi orang yang dilaknat Nabi artinya didoakan oleh Nabi supaya orang tadi tidak mendapatkan rahmat tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah ya. siapa yang dilaknat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam al wasilatah Wal mustau sinata wanita yang menyambung rambutnya, ya wanita yang menyambung rambutnya, pakai rambut palsu, pakai sanggul watan ya. ditemblok ke di atas kepala, ya untuk bilangin dulu. Wal mustai silah mustau Silah. Dan wanita yang meminta disambung. Orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung. Pelaku dan yang objeknya. Nah ini bahayanya. Wal wasimata wal mustaw simah. Dan wanita yang mentato dan yang minta ditato. wal Wasimah wal mustaw simah. Ya, minta ditato lengannya minta ditato punggungnya minta ditato wajahnya tato itu tahu ya Bapak Ibu, Ibu ya tato kayak dilukis tapi bukan lukisan dengan pacar bukan dengan inai bukan tapi lukisan yang apa itu namanya yang permanen ya pakai tinta khusus kemudian ditusuk-tusuk dengan jarum sehingga tinta itu masuk ke dalam pori-pori nggak hilang kalau dikasih e, air ya mungkin digambari apa harimau bunggunya kepala harimau atau lengannya digambari ular mungkin nggak gitu atau wajahnya digambar kayak drakulah drakul, eh, drakul. Apa? kayak apa namanya serem gitu dan yang lain, -lain. atau bunga ya yang indah-indah begitu sama saja entah itu gambarnya sen entah itu gambarnya apa indah yang penting tato ya nah untuk binahmin dari ini di, di, di, di, dicela oleh atau dilaknat oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti harus kita hindari dan juga wahab ibni abbas demikian juga dari sahabat ibni abbas ibnunya satu itu, itu tertulis dua yang satu tidak tidak terpakai, ya. Itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah. Demudan Allah meridoi keduanya. Itu meridoi Abdullah dan meridoi Al Abbas radhiyallahu taala anhumah. Kal berkata, 'La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat.' Mendoakan orang-orang ini Tidak dapat rahmat Padahal rahmat itu adalah sebab Masuk ke dalam surga Rasulullah SAW telah melaknat Siapa yang dilaknat oleh Rasulullah SAW? Al-mutashabihin Minarrijal Bin Nisa Laki-laki Yang menyerupai ar laki-laki al-mutasyabbihin yang menyerupai bin nisa wanita dandanannya ya gayanya gayanya lenggak-lenggoknya ya seperti wanita suaranya dipenceng-pencengkan kayak suara apa wanita naudzubillahi minnal laki laki pakai rok. Lagi-lagi pakai anting. Padahal anting-anting itu adalah perhiasan wanita, ya. Kemudian gayanya melambai, melambai. Sudah diberi kesempurnaan oleh Allah dalam bentuk laki-laki malah ingin berpenampilan kayak wanita, Bencong ya. Istilahnya begitu. Nah, untuk pindah-pindah tadi Nah ya, ini rusak ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saja tidak sebaliknya wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal dan juga melaknat wanita yang menyerupai kaum pria ya ini ibu ya wanita yang menyerupai kaum pria dan dandannya kayak laki-laki ya Laki-laki pakai kaos singlet, ya mau saja pakai kaos singlet. Laki-laki di luar pakai celana pendek, dia di luar rumah juga pakai celana pendek. Ya, gayanya sudah kayak gaya laki-laki. Ya, maka ini dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Wala an-nabiyyu dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat siapa? Al-mutarojilati Nisa Sama mutarojilat itu adalah wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, kayak rojul. Ya. Wanita yang kayak rojul ya. dalam penampilannya, dalam suaranya, dalam dandanannya, ya. Maka ini harus kita waspada tentang perkara-perkara yang betul-betul dilarang oleh syariat. Saya ini dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, bagi keluarga saya, bagi kaum wanita pada umumnya, muslimat pada umumnya, ya, bagi ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan kita semua Dari sifat-sifat Yang dilarang oleh syariat Dari perbuatan-perbuatan Yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin